Wae, dapet banyak nih bunganya. Hah, <gasps> lebah. Kalau nggak buru-buru, nanti disengat. Bukannya benjol-benjol semuanya Iya, gara-gara kamu Sekarang jadi Nusa yang benjol Gara uh, aja kamu Orang lo banyak ngejar sari bunga kok Lagian ngapain juga kamu bilang pahit-pahit sih lah Kamu mampan juga kan Kata kamu, kalau ada lebah Tinggal bilang pahit-pahit-pahit Terus lebahnya pergi deh Aduh. Gitu Abdul ada, ada aja sih. je, ra. Lebah juga pinter kali. Lebah itu istimewa, karena disebutkan dalam Al-Quran. Kau gak surat apa? Hmm, surat apa ya? Anahel, surat ke 16, ayat 68 dan 69. Lebah itu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah, terus bermanfaat untuk manusia. Kalau kita sakit, Oma selalu beri kita minuman ini kan? Oh iya, madu kan obat ya? Rara suka banget minum madu. Apalagi yang masih ada sarangnya. Hmm. Makanan aja. Hmm. ngomong omong sarang lebahnya di mana ya? Ah, oh, mana ya? Oh, itu Ra, di pohon, di pohon. Ah, itu dia. Oh. Satu, dua, tiii... Eh, eh, eh, stop, stop, stop. Jangan cari gara-gara sama lebah deh. Oh, enggak kok. Mereka kan enggak ganggu kita, rak. Rakyat cuma pengen hmm. ngambil madunya aja, kok. Ya, enggak gitu juga hmm. kali, rak. Yang ngambil madu itu harus ahlinya. Hah? Lihat tuh, kita harus contoh sifat lebah, rak. Contoh sifat lebah? Lebah itu selalu hinggap di bunga dan buah-buahan yang bersih. Bunga dan buah itu sumber makanan lebah rak, agar bisa menghasilkan madu. Eh, oh, lebah juga metikin bunga ya? Enggak. Lebah itu enggak metik-metikin bunga kayak rara. Di mana dia hinggap, enggak merusak bunga atau dahannya. Terus dia enggak akan ganggu kalau enggak diganggu. Lebah itu keren, Ra. Manfaatnya banyak buat kita. Masya Allah. Berarti kita nggak boleh metik bunga sembarangan ya. Kesian. Nanti mereka nggak dapet makan. Terus kita nggak dapet madu deh. Ra, Ra mau ah belajar dari lebah? Gitu dong, Ra. Gak percuma udah dijelasin panjang lebar. Kalau ketemu sama lebah. Enggak usah takut kali. <Gluluh> Ra? Eh, stup loh. Kalau suaranya segede ini, apalagi lebarnya. Ra, kabur! Bzzz. <gluluh> <Gluluh> biz biz biz